Satu lagi artis cantik yang akan memberikan satu hadiah buat Anda persembahan dari Samudra Record Banyuwangi kita nikmati persembahan kami bersama Via Falen Melon Music sa